Assalamualaikum Saudara Lund Berita Malam Medisi hari ini Rabu 5 Desember 2018 dibacakan Ardian Warga Sasaki lokasi rekonstruksi pembunuhan guru honor di Kota Alam Banda Aceh. Tiang PLN patah nyaris timpa rumah warga di Simelu. Komisi 10 sebut pejabat di daerah yang mengurus kebudayaan jangan pejabat keuangan.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 Sudarlon lokasi rekonstruksi pembunuhan Daniel Juliansa, guru honor SDN 53 Banda Aceh di salah satu kamar Ali Munkos, Jalan Putum Rohum Kuta Alam Banda Aceh disesaki warga Rabu Pagi. Di sekitar areal reka ulang pembunuhan warga atau Jowo yang ditemukan pada Kamis malam itu juga disaksikan pihak keluarga. Namun seluruh yang hadir di sekitar area rekonstruksi dilarang mendekati kamar tempat dilakukan reka ulang tersebut oleh petugas yang disiagakan. Bukan hanya warga dan keluarga, para wartawan yang berada di lokasi juga dilarang mendekati dan meliput langsung adegan demi adegan yang diperagakan tersangka. Kapol Saekuta Alam Ibtu Miptahuda Diza Fezuwono mengatakan dalam reka ulang tersebut ada 36 adegan yang diperlihatkan oleh tersangka asal Kabupaten Kayu Luwes itu. Dari lun listrik di kawasan Amaiteng, Simelu Timur, Simelu, dilaporkan patah dan Rubu, hampir menimpa rumah warga di kawasan itu Rabu Siang. Menurut warga di kawasan itu, Joni, saat kejadian di kawasan itu, tidak ada angin kencang. Penyebab patahnya tiang listrik yang terbuat dari beton ini diduga konstruksi tiang beton yang tidak kuat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tiang listrik yang patah telah dibereskan, telah dibersihkan di lokasi. Darlun pejabat yang mengurusi kebudayaan di daerah jangan hanya seorang pejabat buangan. Ketua Panja Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Komisi 10 DPR RI Ferdian Syah mengatakan hal tersebut dalam kuliah umum dengan topik Sejarah Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta. Ia menyebut terdapat 6 pilar penyangga kebudayaan yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan media. Objek pemajuan budaya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Komponen Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dalam kesempatan itu, Ferdian Syah menjelaskan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Darlun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten PD mendesak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR PD memperluas sudut badan jalan yang baru blok sawah kota Sigli. Pasalnya di sudut jalan, badan jalan menyempit lantaran ada satu rumah di tepi jalan. Sedangkan di sudut ujung jalan sebelah satu lagi ada tiga ruko. Padahal area rumah itu sudah pernah masuk dalam pembebasan lahan yang dianggarkan miliaran rupiah dari Otsus 2014 Secara terpisah, Kepala Dinas PUPRP di Muhammad Nazar mengatakan belum dilakukan pembebasan lahan baik satu rumah di ujung blok sawah maupun tiga ruko di ujung sebelah Blang Pase. Alasannya pada waktu itu tidak cukup dana diplotkan untuk pembebasan lahan, hanya cukup untuk membuat jalan. Zudarlun, mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husin di dakwa pasal yang mengancam 20 tahun penjara akibat dugaan menerima suap dan hadiah berupa uang dan barang dari narapidana. Demikian dakwaan atas Wahid yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Tri Mulyono Hendardi. Dalam dakwaan ini, Tri Mulyono mengatakan wahid dan ajudannya Henry Saputra menerima sejumlah uang dan barang dari warga binaan Lapa Sukamiskin pada Maret 2018. Menanggapi dakwaan JPU berupa gratifikasi uang mobil dan fasilitas lain, firma akan menunggu agenda persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serabi FM. Darlun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, memastikan satu pegawai kementerian menjadi bagian dari 25 orang korban yang ditahan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada insiden yang terjadi di Kabupaten Duga, Papua. Basuki mengatakan pegawai tersebut bertugas sebagai pengawas proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aura yang dikerjakan PT Istaka Karya Persero. Hanya saja ia tidak bisa menginformasikan bahwa pegawainya masih selamat atau justru menjadi korban. Sebab hingga saat ini pegawainya masih belum dapat ditemukan. Basuki melanjutkan, pegawainya kini menjadi satu dari dua korban tahanan KKB yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Ia hanya berharap pegawainya tersebut bisa mengikuti jejak empat tahanan KKB lain yang selamat dan sudah dievakuasi tim gabungan tentara nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian Republik Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam Rabu 5 Desember 2018. Berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat